Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 16 Juli 2016 dibacakan Ardian Syah. Sebuah rumah di Bandar Dua musnah terbakar. Sebuah mobil terbalik ke sawah saat hindari tabrakan. Pasien gangguan jiwa yang bebas berkeliaran resahkan warga Sigliwu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Darlun, sebuah rumah milik Ramli Ibrahim, 65 tahun, warga Gampung Kumba, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, musnah terbakar Sabtu pagi. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Herman Adi, 33 tahun, putra sulung Ramli Ibrahim, mengatakan kebakaran terjadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari arus pendek listrik yang muncul dari bagian atap rumah. Dalam waktu tidak sampai setengah jam, api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan rumah berdinding kayu yang sebagian telah lapuk. Rumah semi permanen berukuran 7x8 meter yang dibangun pemerintah untuk korban konflik 2009 lalu itu pun rata dengan tanah. Puluhan penduduk yang tiba di lokasi tidak bisa berbuat banyak, karena api telah membumbung tinggi sementara air untuk memadamkan api sulit didapat. Ketika musibah terjadi, seorang anak Ramli bernama Muhammad Riza, 22 tahun yang masih tertidur di dalam rumah nyaris terpanggang. Beruntung ia terbangun saat bara api berjatuhan ke tubuhnya dan langsung melompat keluar rumah melalui jendela. Pasca kejadian, warga langsung bergotong royong membangun rumah darurat agar dapat ditinggali sementara untuk Ramli dan keluarganya. Sedarlun sebuah mobil jenis kijang BL862NL. ...terbalik ke sawah di kawasan desa Pulau Dapung... ...kecamatan Simpang Mamplambiren, Sabtu dini hari Kecelakaan ini terjadi saat mobil naas tersebut menghindari tabrakan laga kambing. Informasi yang berhasil dihimpun mobil jenis kijang yang terbalik ke sawah ini... ...di Sopiri Saiful, 50 tahun, seorang wartawan televisi swasta. Saiful mengaku kejadian berawal saat dirinya melaju dari Sigli ke Loks Mawai, ...usai meliput satu peristiwa ledakan bom... Setibanya di kawasan Simpang Mamplambiren, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul dua truk yaitu jenis truk intercooler dan truk pengangkut gas LPG. Menurutnya ketika itu truk dan mobil yang disopiri saling menyalip untuk mendahului. Untuk menghindari tabrakan, Saifu langsung banting stir ke kanan dan hilang kendali hingga mobil terbalik ke areal persawahan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Tidak lama kemudian, sejumlah anggota saat lantas Polres Biren meluncur ke lokasi dan menarik kendaraan yang berlumpur dan mengalami rusak berat. Sudarlun keberadaan sejumlah penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di Sigli dan sekitarnya kini mulai membuat resah warga. Apalagi pihak Polres Bidi juga telah memastikan bahwa peristiwa kebakaran gudang milik H. Ali Banta 46 tahun disimpang ke Sigli pada Jumat 8 Juli lalu, disebabkan pembakaran sampah yang dibakar oleh seorang pasien gangguan jiwa. Kapolres PDA M Ali Hadapi, meminta keberadaan pasien gangguan jiwa yang bebas berkeliaran harus ditertibkan dinas terkait, agar tidak membuat resah warga. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PDA, Fajriman, berjanji, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan SKP Lintas Sektor dalam penanganan pasien gangguan jiwa DPD. Meski DPD belum memiliki rumah sakit jiwa untuk penanganan pasien, namun pihaknya akan berupaya membawa mereka ke Banda Aceh untuk dirawat. Sementara kasar Pol PP dan WHP di Sabarudin SH mengatakan pihaknya sulit melakukan penertipan terhadap penderita gangguan jiwa yang berkeliaran karena DPD tidak terdapat sarana untuk menampung mereka sebanyak 14 narapidana di rutan Cabang Lok Sukun, Aceh Utara, sabtu pagi dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 3A Langsa, di kawal 10 personil polisi bersenjata laras panjang. Mereka dipindahkan karena penghuni lapas di rutan Lok Sukun telah over kapasitas. Kepala rutan Cabang Lok Sukun, Fendi, mengatakan pemindahan 14 napi dari rutan Lok Sukun ke lapas narkotika kelas 3A Langsa, Selain karena rutan yang overkapasitas, juga atas perintah pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Mereka yang dipindahkan semua berkelakuan baik. Mereka dibawa kelapas narkotika langsa dengan menggunakan mobil Mapolres Aceh Utara yang dikawal 10 orang polisi bersenjatakan laras panjang. Hal ini dilakukan agar napi tidak melarikan diri. FND menambahkan idealnya untuk rutan Lok Sukun saat ini hanya mampu menampung 75 orang napi tapi sampai kini jumlah napi yang ditahan di rutan hingga mencapai 300 lebih sehingga meski sudah dipindahkan 14 napi rutan Lok Sukon masih over kapasitas Anda sedang mendengarkan berita utama Darlun selama operasi Ramania Rencong 2016 yang dimulai 30 Juni dan berakhir 15 Juli kemarin, tercatat 12 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Biren, di mana 5 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 24 luka ringan. Sementara kerugian material mencapai 15 juta rupiah lebih. Kasar lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan operasi Ramania 2016 membuka tiga pos yaitu di kawasan Bateili, Samalanga, Gelumpang Payung, Jempa, dan Kuta Blangbiren Ada 12 kasus laka lantas yang terdata selama operasi Ramadhania Rencong 2016, sedangkan beberapa kasus kecelakaan ringan tidak dilapor ke Polres Biren. Menurutnya kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 24 orang luka ringan. Kedua belas kasus laka lantas tersebut di tangan Isat Lantas Polres Biren. Barang bukti berupa kendaraan roda 2 dan 4 telah ditarik ke Mapolres Biren untuk proses lebih lanjut. Kasar lantas mengingatkan para pengendara roda 2, 4 atau lainnya untuk lebih berhati-hati di jalan dan jangan saling mendahului keselamatan lebih penting daripada lainnya. Selain itu, lintasan Birenta Kengon juga sangat rawan terjadi laka lantas, apalagi memasuki musim penghujan. Sudah dulu, anggota DPRK Aceh Baradaya meminta perum Perumbulok Subdivisi Regional 6 Blankpidi mengawal pendistribusian beras untuk masyarakat miskin di Abdia. Pasalnya selama ini banyak laporan pendistribusian raskin tidak tepat sasaran. Bahkan hingga adanya Oknum Sekdes yang diduga menjual beras tersebut. Anggota DPR Abdiya, Nurdianto mengatakan laporan adanya oknum sekdes yang diduga menjual raskin terjadi di salah satu desa di kecamatan Tangan-Tangan dengan modus menjual raskin kepada kilang padi. Transaksi jual beli rakin diketahui setelah adanya laporan dari anak pemilik kilang padi yang membeli rakin dari sekdes tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, masyarakat telah mendatangi pembeli raskin. Karena itu yang meminta Perumbulok Blangpidi mengawal pendistribusian Raskin hingga ke penerima manfaat agar pendistribusian Raskin tepat sasaran. Sementara Kepala Perumbulok Subdivisi Regional Blangpidi Armia mengatakan pihaknya belum mengetahui dugaan oknum sekdes yang menjual Raskin, namun Armia meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pendistribusian Raskin. Sudalun Bupati Aceh Utara, Muhammad Tayyib, Jumat malam melepas keberangkatan tujuh peserta Musabakah tilawati Al-Quran Nasional ke-26 yang diadakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 30 Juli 2016. Pelepasan peserta MTQ Nasional berlangsung di pendapa Bupati Aceh Utara. Bupati Aceh Utara, Muhammad Tayib mengatakan tujuh peserta yang tergabung dalam kafilah Aceh untuk MTQ Nasional adalah M. Yanis Wahyu Rizah, Nanda Ani Safitri, Moksin Al-Mubarak, Yusniar, Sheh Marzawi, dan Azelina. Mereka akan mengikuti berbagai cabang perlombaan pada saat MTQN yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat 30 Juli 2016. Mereka yang mewakili Aceh Utara ini akan menjalani pemusatan latihan atau TC mulai 18 Juli hingga jelang keberangkatan. Tersebut ada yang diadakan di Banda Aceh dan ada juga yang di Jakarta untuk cabang tertentu. Berdasarkan data peserta di provinsi MTQ kali ini Aceh Utara merupakan kabupaten yang paling banyak mengirimkan peserta. Untuk itu Bupati berharap ofisial pelatih dan peserta untuk menjaga kekompakan dan terus belajar sehingga mampu meraih juara.